Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistio berkeyakinan, Pilkada DKI akan berlangsung dalam dua putaran. Dan dari enam pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya yang telah resmi mendaftar, tiga pasangan yang diusung parpol besar, serta satu pasangan calon independen, berpotensi untuk lolos masuk ke putaran kedua. Untuk melanjutkan bahasan atas kandidat yang akan berlaga di putaran kedua, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, menurut visi bapak siapa saja pasangan yang bakal berlaga di putaran kedua? Kalau ya kalau sampai dua kali put dua putaran lewat lawannya Foke. Kenapa? Orang lebih suka merapat ke dia gitu kan? lebih besar dan ya, dia bisa beli gitu. Apalagi kalau lawannya Pks. Kalau putaran kedua Foke lawan Pks menang lagi dia. Tapi kalau ya, yang lain misalnya putaran keduanya itu lawan Jokowi atau lawan Faisal Basri Belum tentu buka menang Nah Alex Nurdin Ini di ujung tanduk nih Kenapa? Karena proses saksi Di KPK itu kan nggak eh, tahu Di setting atau momennya Kebetulan bahwa itu eh, Kampanye pertama Yang buruk untuk seorang eh, Calon gubernur di Jakarta gitu. Karena apa? Kalau lihat kayak begitu jaringannya pun nunggu duit, begitu nunggu duit dia terima, dia ambil, belum tentu dia sendiri milih ke itu meskipun ini simbol jaringan. Nah, menurut visi Bapak, apakah model politik uang tak lagi efektif dalam Pilkada DKI, Pak Her? Ya, itu sudah pasti ya berkaitan gitu ya. Kalau di dalam norma politik ya yang standar itu orang mendapat uh, punya duit untuk membeli kekuasaan sehingga Duit sebagai sumber kekuasaan itu dibatasi lewat undang-undang penggunaannya. Nanti kita ini kan terbalik, eh, apa? Kekuasaan menghasilkan uang gitu dan tidak ada pembatasan kekuasaan gitu. Nah, jadi ini berkelindan, ini kedua faktor ini akhirnya gak jelas lagi eh, duit dan kekuasaan ini. Nah, kalau karena tidak jelas seperti itu hampir eh, pasti yang punya duit aja yang menang, kan gitu Tetapi, sekali lagi, basis eh, voters eh, pemilih di Jakarta itu sangat rasional Gak bisa orang mengandalkan duit saja Kecuali untuk iklan, untuk image building ya eh, Apa, baliho-baliho iklan segala macam itu perlu duit Tetapi, untuk di level end user sendiri, pemilih, sulit Dibagi pagi duit, duitnya diambil. Saya jamin 90% belum tentu milih yang ngasih duit kalau di Jakarta. Demikian Hermawan Sulistio, saya Kiki Wijaya.